Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqa dhakara wal unsa wajana bainakum tabi'atan satta wafadala fadala 'ala ba'dinn bi taqwa. Subhanallahi rabbil alamin. muhammadan abduhu wa rasuluhu min iwal anbiya'i wal mursalin wa alihi ajmain. Aqalu Allahu Ta'ala fi Kitabil Karim A'udzu billahi minasyaitanir rajim Almalu wal banun jinatul hayatid dunya wal baqiatus solihat khairun 'inda rabbika sawaba wa khairu amala Allah berfirman harta dan anak-anak adalah perhiasan perhiasan kehidupan dunia Tetapi amalan-amalan yang kekal lagi Saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Rabbimu Serta lebih baik untuk menjadi tabungan investasi dan harapan yang kita banggakan di depan Allahu Rahman Maka anak adalah amanah Pakolan Nabi Ysallallahu alaihi wasallam kullu mauladu yuladu alal fitrah Siap-siapapun bayi yang terlahir dalam keadaan fitrah Tidak terkontaminasi Abbau Wowu nanti yang jadi masalah orang tuanya keren banget temanya yuk mendidik anak dengan Parenting Islam Abong acara budak foto Ustadnya juga orok <t Like> ya eh uh, ini penting Bunda ya Bu catat ya pendidikan itu tidak bisa dengan sistem pendadakan harus dengan pendudukan beda sahhurruf ngepekna seumur hirup Pendidikan tidak bisa dengan sistem pendadakan Cash and carry Tapi harus dengan sistem pendudukan keistiqomahan, Percontohan Banyak orang tua stres karena nggak punya anak Makanya tadi surat Al-Kahfi ayat 48 Menyatakan Al-Malu Harta Wal-Banun Anak Dua persoalan muncul Da anak teh harta, tapi belobak anak te boga harta liir, budak ngider di jalan ngamen ayam nama pengamen yang nggak mau dikasih receh teh bu, namanya nggak mau dikasih receh tetring aja om katanya, minta kuota, minta pinnya aja om tehtring, kita budak sah nurendi di jalan teh budak sah. punya anak nggak punya harta liir, punya harta nggak punya anak sama. Tunggulah kompensasinya ngurus anak dulu nggak ada yang mau miara anak baraya nggak ada yang karena ucing, karena kelinci, hmm, beda. Maka bersyukur dengan kita dititipi amanah dan anugerah yang namanya anak. Slowly, batsur tenang ya bunyek. Ayi anaknya di Sundan Sok disebut budak. Tulis bu, budak b u d a k b biaya anun catet una uruseun dehna didikeun yang sedang kita bahas ana arahkeuneun ta tugas kolot beus mah ka kawinkeuneun jadi geus nepi kawin kan mah orang jadi mitoha mimiti tugas habis minantu kawin kena mimiti nanggung tugas tapi anger weh eh butuh mah mamah dey. Wajar kan, mom you are my everything, ma kau segalanya ku, ceksi mama hantai, nyak ku mama. Nyisih popok ku mama, nyak dan lain sebagainya. hati ah, soleh mah gampang, noesema proses untuk menuju kesolehan, Jadi bicara anak, bicara amanah, Allah berfirman, Innallaha sesungguhnya Allah muukum memerintahkan kepada kalian semua tanpa kecuali adul amanati ila ahliha untuk bersikap proporsional terhadap amanah yang dibebankannya termasuk anak anak teh ama amanah hati-hati jangan hanya ingin punya dan resep membikinnya saja baik budak biaya anan urusan didikan arah kenen kawinkenen libu budak teh Maka hadis Nabi menyatakan. Punya 10 anak tapi tidak pernah disentuh. Apalagi dicium. Hati-hati mencium anak dalam Islam dinilai. Setiap ciuman itu bernilai surga. Untak budak Abdima Lama kot kuciduh bapakana teh. hadis. Eh tabu hadisnya sohi. Sini aduh hidung. Cium kan meindung nama bosen lah. Ya da kadang ketika sudah punya anak setelah menikah. Konsen ayahnya tuh pindah. Sok. Ke pertama mak balik tuh ah semangat ke ibunya lalu pas kalau udah lahir anak ibu nung nama muka gen panto dilewat budak nu diciuman ciuman karena lucu budak mah orang itu lucu senyum wangi ya kulitnya tuh belum punya dosa terus enggak ada giginya juga imut lucu yang nyum beda jeng ningali ngali aki-aki lo berhentuhan telah yang nyium yang lumpat lensin kaki <laughs> ya. Eh bayi mah lucu bisa ngomong juga apa elo apa elo seneng kita teh, indungna mau apa tafsirnya apa elo tahu nggak ya artinya bapak gelo bapak, <gir> <tapi, tapi karena ya rasa kasih sayang meliputi semuanya hilang kalau anak kita dengar suara mobil kita titit oh, apa uping awa eong bapak sumping muaterong seneng urang tuhnya tuh jadi arrahman Rahman kasih sayang Allah itu tidak langsung, sedikit-sedikit tapi berproses, nah prosesnya itu yang jadi nikmat, dari mulai mengandung ya, hati-hati durhaka kedua setelah ke Allah dosa besar itu ke orang tua dari mengandung sok, perhatiin ini pengalaman kita semua kalau ibu ngidam, keinginannya sok aneh-anehnya, mitos et -et -et. misteri nu atos-atos dengan alasan budak can lahir harus dituduh ke budak dah ngacai, belum tentu Eta mah Kan yang suka ane-aneh aya keinginanana teh, hayang cendol tengah puting, coba. Kudu ulin ka ditu Elizabeth. munbuka. buka tutup atuh jam tilu yang channel. Nyeun sorangan. Hayang bajigur. Tanu paling keuheul mah geus hayangna Ngancam istri kita teh, sok ya, Kay budakna ngacai siun kena kumitos, tungtungna bapana mah moal Android. Ka kandang hayam, ngalobi hayam. Jadi pun bojo nuju nyiram hayam, hayong tai anjun Bagte dibere nu atah ngambek, bubuy heula tuh. Mun nya atah disibubuy, koran dibikeun, ayah dulu, biasaan. Bagte peuheur-peuheur bu, komo kunu nyiram eta maspek bapana nya. Jadi ini Ini yang harus ditafakuri biar punya anak itu bersyukur. Karena banyak orang manusia ayah, bunda, orang tua yang menelantarkan anaknya. Maka keren banget, anak adalah amanah yang jangan disia-siakan. Tapi kuasnya adalah ini filosofi banget. Banyak ibu yang curhat kepada saya. Saya juga ngegarap tentang rehab, recovery habit. Anu kena narkoba diomelan, sama orangnya daur ulang. Nya anurut naon gitu nu baraong di mandian sehingga terbentuk komunitas yang mencintai masjid sekarang dari yang dulunya seperti apa banyak ibu-ibu yang curhat bu saya dukungannya pun anak cina mengesengah gim teh tulue pohonan naon hiji saya nyolokan wae budak teh dua sampai dibawa ke psikiater sampai kata psikiaternya bu kalau anak menjengkelkan selama ini, apa yang ibu lakukan kepada anak? saya menamparnya psikiater langsung ngambek bu, kalau anak dibesarkan dengan kebencian, anak itu akan jadi pendendam apa yang ibu lakukan ketika anak ibu ngeselin, makanya saya kesini mau minta solusi, tapi selama ini ketika anak saya curhat kepada saya ngeselin saya tampar, kenapa ibu tampar? karena kalau dinasihati, dia nampar duluan tipe cabok-cabok teh ya ini jangan sampai terjadi terlebih dari umur-umur segini bu harus dibentuk arah biologis gimana metodologinya usah dengan memberikan contoh bukan dengan cerita tapi dengan ceriti empati dan peduli sama kadangkala -kadang, teh dijadikan sahabat kan teh doa rebana hablana min azwajina wadur riyatina Duriyah anak cucu, hati ini yang akan meneruskan tongkat estafeta perjalanan sejarah kehidupan manusia. Salah satunya kita sebagai orang tuanya. Maka Allah katakan, Wahai ru inda sawaba, amala. Ini investasi yang tidak akan pernah habis makna dan artinya walaupun kita sudah wafat. Wawali dun, solihun. Yadullahu ketika anak Adam wapat idamatal insan in kotong amaluhu, semua terputus Illamin salasin, kecuali tiga berikan anak itu ilmu, ilman junta fahubihi, esian otakna ku ilmu ngarah pinter, esian hatena ku iman ngarah bener, esian awakna ku nuhalal ngarah seger, cager bener pinter, ya, Il ilman junta sodakotun jariyatun melatih anak itu baik dalam bahasa ahli kepintaran intrapersonal kejeng interpersonal kepedulian kelingkungan sosialnya sensitifnya seperti apa kalau anak saya Alhamdulillah nggak hadir eh mestinya ibunya yang bicara lila tadi trek diajak dia teh masang jilbabna Karena istri saya mah hijaber, mereka ini tante buka lah tutorial, jadi laku di jilbabna. Jenewo di dia salah, jenuw di dia salah. Saya kagak pun nih kajar. Ya, can masang bulu mata sahurininya. Padahal ini kajian keren banget. Jadi anak saya itu nggak pernah minta jajan sama ayahnya. Padahal ayahnya stres, duit loba, pengen butuh, bapak. tapi pernah diminta jajan ku budaknya. Ini pendidikan saya tidak pernah melatih seperti itu kalau ada apa? ke mama nanti mama yang ngajuin proposal ke ayah tapi anak saya satu ketika minta, saya yakin bukan untuk jajan, untuk peduli ke pengemis, ya minta ya mari bu ya, kasihan, saya kasih malah dilebihin, supaya anak ada kecerdasan spiritual dalam peduli kelingkungan sosialnya take and give, miracle giving hijita. jadi kalau anak dibesarkan dengan motivasi dia akan menjadi motivator memotivasi dirinya yakin ini yang diajarkan si ayah bakal kerasannya bukan sama yang lain tapi sama dirinya maka ada ini kuas keren banget bu catet bu dan ini mah kajian santai jika anak dibesarkan dengan celaan catet nanti lahirnya bagaimana dia akan belajar memaki eh kemana kemana Kan ayat, maka dalam islam dilarang ya Menghina satu sama lain orang tua Misalnya bapak kita atang Misalkan, bapak temen kita Agus, kemana Agus? Eh si atang, jadi Menghina bapak kita masing-masing Ini quote para ahli nih Jika anak dibesarkan Dengan celaan, dia belajar Memaki nantinya Namun budak sok moyokan, curiga Kalo tukang popoyok Karena kulu-kulu ya malu Ala syakilatih Apa yang Ada pada karakter anak Pada habit anak Itu dominan Madusrah Pertama kata Rasulullah adalah Pak Ubahu, Ibu bapaknya Ibu suka sadar gak Ketika ada telepon berdering kring, Pada omong kan ngangkat teh Telepon rumah neng Angkat neng Ya mau ke siapa Mau ke mama ada Ma, Cowok cewek cowok serem suaranya bilangin mamanya enggak ada kata mama mamanya enggak ada kengalatih naon etak hiji hati-hati ke anak kalau nyuruh sesuatu jangan berjanji ngasih hadiah kalau enggak mau dikasih nah beliin ini nanti mama kasih ini terus tengah si kita sedang jadi pembohong untuk anak kita ya jadi hati-hati mengajarkan kebohongan tersadarnya saya di lingkungan yang heterogen rumah saya di sawah bu. Ini dari experience aja ya, karena experience is the best teacher. Pengalaman itu guru utama, tapi guru terbodoh, ngasih tahunya terakhir. Saya kalau perhatiin anak di kampung, bu, jadi satu ketika bawa samping, terus nga jing teko, tasih samping indung, nanti dipakai ngais boboko. Bi Bilang sama adik yang dianggap anaknya anak anyang-anyangannya. Anyang-anyang itu main gitu, seperti orang dewasa. Dia ngomongin gini, tongka mama nanya, ma reka sawah. Kenapa yang terekamnya seperti itu? Karena sehari-hari melihat aktivitas orang tuanya seperti itu. Bandingkan dengan anak di kota. nyo Android, ayah high heel indungnya dipakai. tuh lempangnya juga modeo na catwalk. Terus ciduhnya dibasehan dikitu-kitu. Jangan kemana-mana ya, mama arisan dulu. Eta gak gambarka saya Maka kata Allah, kulkulu yakmalu ala syaqilati. Apa yang nampak di permukaan itu gambaran dirimu. Kan budak sok ngelawannya. Maka hati-hati hanya cerdas pikirannya saja. Itu bom waktu. Umat Ustad bom waktu ketika kita marah, lost control, budak dijewer. Astagfirullahaladzim, manette bom baum ting, nurut kasamanya, nurut kata tanga. Berarti kan? regedde Ambbak manen am hati-hati maka perlu ini dibahas secara tuntas kita kupas untuk biar semuanya selesai secara signifikan maka jika anak dibesarkan dengan celaan dia akan belajar memak memaki dua Bu jika anak dibesarkan dengan permusuhan dia akan belajar berkelahi Maka hati-hati berkelahi, bertengkar di depan anak Itu terekam kuat Kenapa banyak anak broken home Dan malah punya dunia sendiri Karena enggak ada yang bisa dijadikan sandaran di rumahnya Satu, ketika anak dibesarkan dengan cacian dan celaan Dia akan lahir menjadi pemaki Dua, jika anak dibesarkan dengan permusuhan Dia akan belajar berkelahi Jangan-jangan terjadi banyak arogansi Pemuda-pemuda di geng motor di jalanan ini didikan rumah ini, hati-hati juga. Ini muhasabah buat kita. Yang ketiga, jika anak dibesarkan dengan cemoohan, dipoyok, maneh-maneh jika bapak maneh, maneh, -man. kan sok kehut, sok di bawah bapak, nanya, darah mau unkehut, kata tangga, hayamnya dibaledo, dicari kan siapa juga dunungan sia cina, dah jika anak dibesarkan dengan cemohan dia belajar rendah diri Jadi lahirnya minder karena kukulot nage dibikin drop mentalnya ulang ibu jika anak dibesarkan dengan celaan, dia lahir jadi pemaki jika anak dibesarkan dengan permusuhan dia lahir jadi tukang berkelahi jika anak dibesarkan dengan cemohan dia lahir menjadi rendah diri bukan rendah hati rendah hati mah bagus Yang berikutnya jika anak dibesarkan dengan penghinaan nantinya bakal lahir dia akan belajar menyesali di siapa yang melahirkan aku aku tak mau dilahirkan karena dihina we gawe teh Nanti ketemu ya jika anak dibesarkan dengan dorongan dia belajar percaya diri stimulus Aduh, kakak keren banget, subhanallah. Terus ke anak mah komunikasi gini, Bu. mau nyarek entong dengan kalimat tidak. Tidak boleh. Itu sudah judgment. Itu sudah punishment. Mestinya boleh tidak? Beda. Tidak boleh, mestinya boleh tidak? Boleh tidak? Boleh tidak? Ayah minta suatu apa ya? Jangan mengganggu boleh ya? Ya, ya, ya. Menni carik, tidak boleh ajakkan. Sok Carek budak Sok cobaan, bising pajarkan bohong. Abi boga budak buddha. kasep mengan payu. Anak saya perempuan semua. Paling riskan, mengejar itu perempuan. Kalau laki-laki ya sama laki-laki lah. Tapi kalau perempuan. Ini ibu-ibu terima kasih berjasa membesarkan anaknya. Terlebihlah anaknya lahir punya karakter yang baik. Jika anak dibesarkan dengan dorongan, dia belajar percaya diri, bangun komunikasi. Bagaimana anak itu selalu termotivasi. Jika anak dibesarkan dengan pujian, dia belajar menghargai. kuduloba dipuji budak mas. I Subhanallah nyak indung tah kasep nyak kasep Dawah budak indung ke langsung, itu juga cepot. Dawa. kasep. Gelis, soleha Itu tuh bu, harus diulang-ulang bu Boleh saya menceritakan sebuah kisah Jangan bosan ya dengannya Ibu tahu Abdurrahman Ashudes Siapa beliau? Imam besar Mekah Nyasarwa Budakulah ujug ujuk jadi imam besar Sejarahnya Lagi segede gitu bu Ibunya nyiapin sarapan Buat ayahnya Dia dulunya ahli Quran ini dasar budaknya nyokot kesik terus diauran kesik si sanggu goreng bapaknya teh apa yang akan ibu lakukan kalau itu terjadi di rumah kita marah lah ya Ustadz kecapai-capainya nasi goreng eh budak teh cilepeng diauran deh tapi enggak karena dia ahli Quran marah sih ya tapi marahnya pakai ilmu Hai kalimat marahnya teh ya bunaya he anakku idhab keluar Jaakollahu al-imamu semoga Allah menjadikan kamu masjid imam masjidil haram jadi bu hati-hati marah ibu tuh doa doa ibumu dikabulkan Tuhan dan kutukannya jadi kenyataan saciduh metu sekecap nyata hati-hati walaupun marah urang soklos kontrol maka penting parenting teh biarkan kontrol ucapan monyet jadi monyet budak itu fisik nemangan kelakuanan jokil kain dong hati-hati maka dalam islam pendidikan ini dimulai dari kapan hmm. dari semenjak lain nab, kandungan bu ketika kita mencari rezeki untuk kita mau melahirkan anak harus dari rezeki yang halal hati-hati tidak mah hati-hati ya memberikan makanannya untuk si ayahnya untuk si ibunya karena sel ovum dan sperma bersatu titina ada hari mana ya teh ini penelitiannya harus detil ini karena ini berpengaruh terus kia, bu, setelah makan kan jadi saripati makanan jadi saripati tanah jadi saripati makanan jadi sel sperma Eta tapi anaknya sekali nyebrote 200 juta calon manusia evolutif Tidak langsung Kita yang lolos di seangkatan kita waktu itu Terus kiranya Ini patokan juga Tauhid Mau bikinnya Ngedo'aku nah, Saya sering herui di dirinya Tidak semua berdoa mengangkat tangan Ada kalanya berdoa mengangkat kaki Doa masuk WC Doa masuk masjid Ajarkan ke anak-anak Aya doa tengangkat lengan tengangkat suku doa naon, doa eta, nya doa eta, tarikai eta ante, eta mau memproses untuk tercipta sebuah harapan yang namanya anak teh, apa teh doa anak? Awas, tongyalakin budak jadi mau otah jadi bawong, Boa-boa rusuh, Allahumma jani bis Wuduhulah, munbisama sholatulah. Kalem weh tuh reka mana? ti <tidio>, bu. Karena saya yang diundang. Artinya harus diteh dari asam bejet. Dari sini. Allahumma janibis saiton. Wajanibni fi Fima rojaktana. Bejaan. Kalem ya. Reka mana tuh? Karena ini masalah rizki. tidinya keneta. Terus buntan, buntan, buntan. berselimut karena ada sejarah kalau kita lupa berdoa setan ikutan tuh kayaknya kudu awud nah tadi dia ngeseruk sakti dia ngeseruk sakti di era ngebahaskan itu nah, okay, maka jika anak dibesarkan dengan rasa aman dasarnya beriman dia belajar yakin dan tentang kepercayaan Jika anak dibesarkan dengan kasih sayang dan persahabatan, dia belajar menemukan cinta dalam kehidupan. Tergantung orang ngadidiknya seperti apa. Maka pendidikan kembali bu, tidak bisa dengan sistem pendadakan, tapi harus dengan pendudukan. Bu Punten ya, sekarang sekolah mahal bu. Ibu setuju sekolah mahal sekali. Saya tidak setuju, mahalnya berkali-kali. Mereka meningginkan pendidikan sendiri di rumah lah. Kalau saya sistemnya. Kanak one day one ayat bu sinastor ke ibuna maghrib Magrib subuh ditagih satu pagi satu quran satu ayat satu sore satu hadis 30 hari berarti 30 hadis dan 30 ayat diusahakan dengan artinya secara, secara spontan yang berat itu istiqomah maka kata nabi Madrasah pertama adalah rumah. Madrasah itu majelis dirasah. Aku khawatir akan umatku. Kelap. Quran hanya tinggal tulisan. Masjid hanya tinggal bangunan. Salat hanya tinggal gerakan. Banyak rumah yang seperti hotel, Bu. Kumpul sama anak sama istri sama suami ketika makan saja botram Nges makan ararul Budakna diwarnet bapana mancing Indungna Arisan Maka anak ada yang reposan di rumah lagi sendirian Papa sibuk Mama Arisan Tak ada lagi yang bisa jadi perhatian Belingsatan Nonton TV cuma iklan Tukan liur Di Timur Tengah ini jangan terjadi di rumah tangga kita. Ada orang yang merasa tanggung jawab ke anaknya itu ngasih materi saja. Anaknya semata wayang, Bu. Rumahnya segede gini tinggal sendiri anaknya di rumah kesepian. Ayahnya diplomat, ibunya menteri. Ayahnya ngundang teman-temannya, selalu party di rumahnya karena dicukupi materinya. Singkat cerita berkembang menjadi dewasa apa yang terjadi? jadi bandar narkoba kena hukum sudah sampai dia kena jatah eksekusi hukum mati karena jadi bandar rumahnya dipakai transaksi walaupun menteri nggak bisa apa-apa singkat cerita si anak ini ketika hendak dieksekusi besok harinya ditawari sama pengadilan apa keinginanmu terakhir kali aku ingin bertemu ayah dan ibuku Dihadirkan ayah dan ibunya di pengadilan. Sukantin itu mau gunting, Bu. Apa yang kau hendak lakukan kepada ayah dan ibumu? Mama, ayah, karena besok aku dieksekusi, mati. Aku hanya minta satu hal sekarang. Coba julurkan lidah kalian, katanya. Dijulurkan, Bu. Cetrek-cetrek. Karena mulut ayah dan mama yang tidak pernah menganjurkan aku berbuat baik. Dan tidak pernah memahamkan tentang agama sehingga aku mati sebelum saat dan anak itu Bu punten ujian inna amwalakum kata Al-Qur'an wa auladukum adu musuhmu artinya musuh yang dicintai soklah kubudak mah dicarek jangan jajan ya budak teh gogoleran di, di minimal uh ngerakeunnya gugutong digugu eleh LA, lasut komitmen ta. Biarkan nangis aja. Makanya bikin perjanjian dari rumah murik ini teh, jangan nangis, jangan rewel, jangan ogoh ya. Kalau rewel ogoh kita pulang lagi. Saya sama suka balik aja lagi. Melahir, nah melatih komitmen dalam sebuah pendidikan. Urang masuk ke kejebak payahnya budaknya. Etta rasa, kalo ibu-ibu mah -ibu mainnya rasa Kalo laki-laki mah logika Perhatikan sikap bapak dan sikap ibu ketika malam hari bayi bangun sensitif bangun mangu orok sah. Ibu, na, set Ayah nama benta we. Karena ayah nama logika Kecerdasan matematikanya dipungsikan Laki-laki itu Nah teman Tuhan mangku orok Ah ceklalaki teh Orok segede itu dipanggu kuduaan Hup beusare, ta budak sare bapana hudang mangku indungna. Da sok binaraga. Sok sikapnya juga berbeda. Nah, ini harus sepakat, komitmen pek di bawah kumaha Ngadidik budak teh harus ada diskusi dengan suami, jangan ku bapana dibela, ku indungna atau sebaliknya. Boleh berimbang, maka besarkan anak dengan kasih sayang supaya lahir jadi anak yang penyayang. Nah, ini nggak bisa bu kalau tanpa dimusyawarahkan dengan pasangan kita di rumah. Maka kata Nabi kuluh Mauladu yuladu ala fitrah Siapapun anak yang lahir fitrah Pak Abawahu tergantung lingkungannya mau apa? Mau di, seperti apakan? Pak Pak Pak Abawahu mau dimajusikan? Tak ketika anak ibu tahu memajusikan anak ketika anak Disuruh niop lilin Kedi majusikin Karena majusikin penyembah api Mau diyahudikan Disukakan kepada benda-benda materi-materi Sampai minder Aku mah nggak mau sekolah nggak punya android Hati-hati Kedi Yahudi Atau disukakan Kepada event-event yang bukan dari islam Sehingga anak nangis Kalo setahun sekali tidak diulang tahunkan lain menang ulang tahunnya usaha ini nabi saya mah bangga jadi Islam al-yauma akmatulakum dinakumu asmamtu nikmati Islam madina al-maidah Islam ini sudah sempurna termasuk urusan anak saja nggak enteng masalahnya saya mau katakan ini anak itu orang lain yang ada di rumah kita catet bu apa maksudnya Ustadz catat dulu anak itu orang lain yang ada di rumah kita artinya bukan punya ki... kita budak mawat makan tengilunya Hai contoh Bu analogi sederhana Bu ibu ngurus kambing belinya luar biasa harganya tiap hari dikasih makan seorang naki me me me dia bari dikasih makan tapi awakna leung gedean si kambing teh e nya mensret de beki begang mau diapakan kambing itu pencit pe nyabu nya da dibikun, kambing nya nah budak paraban, kurang Ustani, paraban ku urang teh unggal di paraban nya dikasih makan tiap hari dikasih jajan tiap hari tapi gaweanna teh gigitaran nyanyian bari teu Tui mencret Pek dinaon kan bu budak bu Puncit Nah ei domama di puncit Ei budak Sadar gak Kalo anak itu bukan Punya ki Kita Maka menapkahinya pun iba Ibadah Memberikan jajannya pun iba Ibadah Mendidiknya pun iba Ibadah Ibu kalau bukan ibadah Ibu mau adaik ngurus anak Naon diurus Di lelutik, dirorok, rorok, di gede, didikah orang Dibawa batu rugi Bisa, antepkin Tapi enggak gitu ya Karena Allah memaudali insting Namanya garijah, rasa cinta kepada keturunan Hasil dari berdoa robbana ya Allah Hablana Anugerahkan kepada kami Min azuwajina Dari pasangan-pasangan kami Wadurriyatina anak cucu keturunan yang kuraeta ayun enak dipandang mata hati maka ajarkan yang pertama kepada anak itu aqidah dikenalkan kepada dikenalkan kepada Allahnya dicintakan kepada NabiNya dikenalkan dengan keluarga para sahabat anak kurang ayana wahunajeng sah ajeng Pokemon itu wawon nabi Muhammad banyak itu tugas siapa nah di Quran surat Anissa ayat 9 bukan Anissa ayat 3 riwul rangka ya Anissa ayat 9 <gih> ada kalimat wa yasalladzina lau tawaku min khulbihim mestinya kamu merasa takut ketika kamu meninggalkan min khulbihim keturunan duriatan dari anak cucumu di alfa dengan mental yang lemah bodoh hopu alihim faria wa qaulan sadida hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang meninggalkan keturunan maka penting parenting ngariung jika teh yang lemah di belakang mereka penerus yang tidak bisa meneruskan tongkat estapeta dan khawatir terhadap kesejahteraan Oleh sebab itu Hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan bicara dengan tutur kata yang benar. Kabudak itu ngomong hati-hati, kayak diturutan ya. Jadi berat sekali tanggung jawab seorang orang tua. E itu boga anak hayang, eh boga anak liur, de. Nya liur kasi salah liur ke indungna. Status ibu pun berubah setelah punya anak. Nutanina beb jadi indung baru Boga anak dua, selain indung baru dak Non polisi dapur dina ponsel rubah ya. Jadi sekali anak lahir awas buka strumbuk. Sok saya kembali setelah pesan-pesan berikut. Ya. Jadi kudu sabar, Bu ka budak mah. Dan nyeuna hasil sabar. Hasil jempek Hasil Ya. <tuh. tuh. tuh>. Kenapa orang marah suka teriak? Karena hatinya sedang jauh. Tapi kenapa orang romantis berbisik-bisik? Karena hatinya lagi deket. Ya. Maka yang harus diperhatikan bu dari mendidik anak itu pahami potensi anak itu. Jangan dihakimi tabu budak ta apa? Teh budak teh teh niatna ta apa? Ta apa? Tapi kita bisa mengambil oh iya budak tipe ke teh kecerdasan linguistik berbahasa tubuh. Tepken budak ma set. So, bu dapat pengalaman. Guru Madrosate tidak datang. Ustad MPT kan ustad hit gitu. Nggak begitu hit sih. Tapi orang hit mana yang tidak mengenal saya? Ustad lagi naik daun atau naik daun dahilud. mangsa kita ngajar di Madrosah. Budakna rendeh, bari anak batur. Ustaz itu marotawi di masjid dihitung saya 50 orangnya bu bagaimana metode mengajarnya nanti berkembang ada smart parenting ada hipno parenting nanti kita bahas per poin ya tapi mau ayo nama diundang deh <tuh> ayo islamic parenting saya saat itu uji nyali budak orok depi kageng motor itu garapan saya metak saya liur bagaimana saya mengajarnya bu yang saya bisa saja Anak-anak, kemana ibu ustazahnya, pak ustazahnya, enggak ada ustaz Marotahwe. gini. Sekarang pelajarannya sebentar saja. Sudah belajar doa, tidur belum? Sudah pak, kalaupun sudah, mari kita belajar lagi. Pak Epi sekali, kalian sekali. So, tapi wudhu dulu semua ya. Wudhu dulu, amehtarunuh maksud nama. Warudhu hulangantri di kemarca itu 50 orang. duduk so. Pakai Sunda ya. Upami Abi Parantos di kelas, Tos, tos di kelas atau pak. Calik nabalem tengking nyari yos lagu orang bahlak. Panangan si dakap di bangku. Calik na aja seperti bapak guru contohan. Ya, coba mulutnya dikunci, kunci mulutnya. Ya udah semua dikunci. Kalau dikunci jangan ngomong ya. Mete ganeng. Kok oh, lebar ke Pak Epi kuncinya. Pak, kalau dilebar nggak sopan. So, kaharare. Kunci bebohongan. Tumpukin di meja. Kalau ada yang mau ngomong, ambil kuncinya di sini ya. Kebayangannya kunci nampuyak gitu. Cicing. Oke. Pak Epi, sekarang kembalikan lagi kuncinya. Tapi kalau ada yang ngomong di luar. Yang dicontohkan, Pak Epi ambil kuncinya. So, buka lagi mulutnya. cetrek Dibuka. Siap. Pak Epi, sekali, semua sekali. Udah pada wudu semua. Sudah yuk baca yu bareng yuk bismikallahumma yuk bismikallahumma ahya ahya wa amud wa amud rupesare praktek semua langsung praktek biar ngajinya adinis salare kabeh bu kan ngesdi wuduan salare 50 orang aman kabeh geing ken hiji hiji heh bangun ikro hiji salmar ewang beres bu dua jam Yang sudah disuruh tidur lagi, tangkeh hudangkan yo bangun saatnya belajar doa bangun tidur. Alhamdulillahihiladi saya dapat penghargaan ustadz bisaan 50 itu karena hipno parenting dihipnotis dulu masuk alam tidur lebih dalam lebih dalam kan mahal bu teteh ya dihipnotis saja apa yang mereka inginkan mundi antepkun wah caibahe kran potong masjid pabalatak dihipnotis dulu cuman kita harus tahu psikologi anaknya maka kita harus membaca beberapa potensi yang anak kita miliki bagaimana islam islam parenting ini catet bu poin-poinnya bu biar ngajinya gak barho memandang beberapa model dari para ahli tentang membaca potensi anak satu kecerdasan linguistik atau kalimat lainnya word smart model kecerdasan ini melibatkan kemampuan berbahasa. Nu tadi orang kudu paham bahasa Buddha. Ibu kan ahli mun kaorok ngomongnya bahasa oroknya. Bu ai haukang artina naon? Nepi kae na can kapanggih dina Google Translate. Bu urang ngajak ulin budak. Ha haukang Tahau hakeng tenawan, tapi budak te jawbelnye meseri lain kuahau hakeng na lucu ngingali indung na tepuguh banget na. Hakeng kan orang jadi sok cacadelan nanging na nying nanging na nying na jadi orang kebawa cadelnya. Ia upuk upuk Kurupuk kayak gitu upuk upuknya. Jatenu orok jatenu mana. Taitak kecerdasan berbahasa dalam Islam dikenal dengan istilah ajarkan ikro a ba a A-ba-a-a Siin ei ngomong teh. Ya Mengarahkan anak bukan Hanya bisa baca tulis Bahasa sehari-hari, melainkan juga dididik Untuk membaca Mengenai yang paling penting adalah Kepada Al-Quran Tanya batin kita Kalau ada anak kecil Apal surat dari Al-Quran Bahagia enggak? Itulah kurota ayun, bu Itulah ijabah doa kurotaa yunina wajah analil budak takia kul au tupi nas malikin bener tapi hatesena maka Khairukum taala Quran waala sebaik baik diantaramu adalah yang mengajarkan Quran dan belajar tentangnya satu pahami ada nggak di anak kita kecerdasan linguistik Rasulullah memotivasi dengan hadis didiklah anak-anakmu pada tiga perkara satu mencintai nabinya Nabi Ahli Quran dua mencintai para sahabatnya tiga mencintai Quran bahaya kalau anak nggak diajarkan Quran karena para seya ala Quran jadi para seya we yang nungsemaca ala Quran mah mau apa kan ala Quran ya jadi numpas seya mah berarti cara maca Quran kata Nabi Ajarkan kepada anakmu, cinta kepada nabimu, cinta kepada para sahabat, dan cinta kepada Al-Quran -Qur, Al Satu itu tugas kita, parenting, islamic parenting Dua, pahami bahwa setiap anak itu memiliki kecerdasan logika matematika Atau dalam bahasa uh, ahlinya itu number smart diajarkan angka-angka Satu mulut saya Hidung saya satu Kan gitunya Eta teker diajar angka-angka Sok diajak bernyanyi Nanti ada e, kecerdasan musikal Musik smart diajarkan dengan lagu-lagu Saya punya boneka awakna Pak Haji Budak Letik Tapi ayah nanawan didinya teh aya doa harian mahal sih Tapi daripada capek ngajar sorangan Ngan memenang pahala boneka Eta Dabapana sibuk tapi budak merekam hapijoh ngobrol yuk Eta langsung ku anak saya direkam Ngapa apa-apa karena anak itu mere merekam punya kecerdasan ya. kecerdasan matematika diajak berhitung balonku ada lima. iya lagu sesat rupa-rupa warnanya merah non? merah kuning kelabu Hi hijau kuning eka mes, meskolot si pohdei balonku ada lima rupa-rupa warnanya hijau kuning kelabu merah muda dan biru meletus balon hijau dar no meletus balon naon? hijau disebut hijau tadi terus ibu kita kartini ngarirkan lagu teh ibu kita kartini Putri sejati putri Indonesia harum namanya Budak Telieur Ongko Kartini onko Harum. Ya, terus cangkul cangkul cangkul yang dalam menanam jagung di kebun kita da. Mencangkul yang dalam mah lain sumur. Itu dah ngajak tu jadi hati-hati. Anak sekarang kritis. Saya aja punya anak bungsu 2 tahun bu namanya Zakira Talita lahirnya hari Jumat dibayar nageko amplop Jumahan habidana oge saya kasih namanya Zakira biar ahli jadi zikir ngomongnya juara kayak bapaknya Selemeng nagein kan mun setengah opatnya yah yah cohat ya yah cohat nepukan yah cohat kecoa aja ke masjid urangin sarokin yang kecoa Memang masjid saya lo bacu cungu. Jadi merekam setiap kejadian Tergantung kita mengembangkan potensi yang ada Pada anak itu Dibawa di packaging seperti apa Ini islamic parenting Termasuk smart parenting Lalu Pahami bahwa di setiap anak itu ada kecerdasan Visual Spasial Nah Memahami gambar Awas Diperlihatkan kepada gambar-gambar yang tidak mendidik Maka ini bahaya internet Ya, model kecerdasan yang melibatkan Kepekaan, mengobservasi Dan kemampuan berpikir dalam Gambar merupakan cara melatih anak Membayangkan bentuk-bentuk Geometri Atau tiga dimensi Dengan lebih mudah Menggambar ikan Menggambar pemandangan Tapi jangan monoton Tiba-tiba tidak menggambar pemandangan Aon. Selalu gunung Boleh nggak pantai? Jangan bin'ah Padahal boleh jadi wacana teh sakit tuh orangnya itu kudu cerdas pendidikan mahal bu maka ciptakan pendidikan sendiri di rumah lalu kecerdasan musika tadi ada anak yang bisa paham kalau dengan musik seperti asma Husna dilakukan lalu ada kece kecerdasan motorik, body smart nah ini hyperaktif semua nih antep kun, we weh, biar terlatih sarap motoriknya ulasok malangan Ibu ibu mah aladede aladede nu no, tadina teh labuh jadi labuh ku alah alahna Kalau saya mah antapkeun we boga lalakon, biarkan, biar tahu rasanya sakitnya jatuh. Jadi kalau saya mah ada anak pegang api, biarkan dia berkesimpulan sendiri. Jadi dia tahu kesimpulan oh api panas, mau dicari-cari nyobaan mah. Maksa anak. Maka luar biasa kan ya? Itu namanya body smart lalu yang F abong keren ngebahas budaknya budak karar kayak yang ngebahas aki-aki ya ya kecerdasan interpersonal people smart memahami lingkungannya lalu terakhir kecerdasan intrapersonal memahami dirinya biarkan anak percaya diri kayak gini kan dilatih percaya diri gak apa-apa jangan dilarang anak mah ya ustadznya masih sabar Nya dia keren ngelatih percaya diri mau dicaring jadi minder setiap kali ada event Minder. ini salah satu pendidikan yang tidak bisa pendadakan, kitanya harus bijak dan bajik, ulah bajak maka pendidikan tidak bisa dengan sistem pendadakan, tapi harus pendudukan, yang terpenting memberikan contoh, dalam mendidik itu, ulah jadi komandan harus jadi guru, apa itu guru? dan ditiru yang hilang dari kita hari ini lo bana, guru orang tua jadi komandan yang hanya bisa menyuruh Tidak bisa memberi contoh. Tahu, harusnya jadi imam. Imam ruku makmum, imam sujud makmum. Beda dengan komandan. Siap gerak, komandan nama hari-hari Balik kanan, balik kanan prajurit nak. Lik dulu b, nontah. kaki dulu k Komandan nama hari-hari. Komandan, komandan mestinya jadi im. Imam idza imam liutamabi ikuti diangkat imam itu untuk diikuti nah ayah aja dulu eh bareng biar ke surganya bareng ini tuh ya tanggungnya ya tong dipaksa eh subandrek eureun ngomongna ya ayah mau ke masjid ya salam ya ayah buat Allah ngeyel ya nanti ayah sampaikan tong dilawan balik ke di masjid ala jo di Masya Allah ayah udah sama sholat sunat di masjid Kamu masih sholat Dan ini rame atuh ya Mau sholat gak? Barusan kamu dapat salam dari Kamu kan salam ke Allah ya Barusan dapat salam kamu dari siapa ya? Dari Ijro'il Lumpat Jadi dengan komunikasi bu Ulah disentakan Itu stay pertama Stay kedua Ketika anak susah dicontohkan Susah dilarang Susah diingatkan Saya sering sholat depan tv. Karena TV itu musuh sekali kalau di rumah. Kalau sekarang agak berkurang. jadi maghrib teh acara teh baru dak teh rame pisan. Komo nu boga TV kabel 24 jam. Akhirnya kita harus salat di depan TV. Ku salat mah sorangan. Jadi nyarek budak mah salat. Nitah budak mah salat kalau kaitannya dengan salat. Anak-anak susah ngaji, ya udah gabung ke wahana mereka, nukernya on-on onaon, saya ngaji aja di depannya. Sampai bubar, minimal bubar lalu terusnya dikejar. Jadi perlu ekstra kesabaran, tawas sober-sober. Saya pernah disuruh nangani anak yang hiperaktif, jadi kalau mau ngaji selembar ikrotnya, ibu, harus nunggu 2 jam. Jadi, Pak Ustadz, saya main game dulu ya. Sok. Tapi komitmen berapa lama? Setengah jam, oke. Pak Epi catat ya timingnya, Sok. Ya, we orang mau jaba dibayar, jaba nungguan budak eta. udah. Tapi aku teh ada apa gitulah, mun, na, film kartun mah, si SimChan lah baung pisan temen yang dihakimi baung proses sampai kita yang harus sabar, akhirnya dia malu muncul rasa malunya yuk pak epi, kasihan udah lama nunggu maafin minta maaf malah mah saya suka ke film SimChan tahu senaka nangka-nya SimChan, dia disiplin asik-asiknya main dengan Shishiro anjing lucunya dia selalu pulang kalau saatnya nonton pahlawan bertopeng Balikulah Jadi sebaung-baungna budak Ayakkahayang Nah kita pahami Keinginannya ini bisa dipositifkan enggak? Makanya kudu asak Allah Kabudakmanya Kenapa saya begitu asiknya membicarakan anak? Karena saya punya anak Karena sekolah mahal Saya ciptakan pendidikan sendiri di rumah Minimal untuk keluarga Sistemnya Satu percontohan Dua Komitmen Setoran Kalau Al-Quran mah Jadi anak saya yang paling gede Sudah hafal tiga, tiga juz SMA kelas 2 Itu di rumah bukan di hafid quran Tapi kalau kompetisi menang aja Terus ditularin sama adiknya Adiknya yang ditagih sama kakaknya Jadi ge ngenah gitu Terus wisata rohaninya Hari minggu outboardnya diajak ke masjid Mau MR kosong Mau kamo ceng pengepelan kanebo. Yuk ke rumah nenek yuk Pasti si ayah ngajak ngepel masjid Nggak apa-apa Dilatih membiasakan diri Berceriti Setelah itu dikasih bonus berenang makan di luar Makan di luar tonggak bayang di resto Nah mandi kita makan di luar Oh asik makan di luar Mani, nake, Magic chair dikaluarkin Dispenser dikaluarkin Ayo anak-anak oh, Di luar teras <laughs> ya, Ajaklah boka duit maka luar Bahagiakan Jadi jangan lupa bahagia dengan diamani, Dengan diamanahi anak Bu punten ya Kenapa kita harus bersyukur dengan punya anak Bayangkan bu Ketika anak kita sakit Apa yang enggak buat anak kita? Saya ingat ibu saya ketika kita demam waktu kecil. Mau waktu nangis, pasti aja sil si bapak cikyah boga duit tukar ke dokter, iya budak nyebret. Sampai ada satu ibu positif anaknya demam tinggi kalau dibawa ke rumah sakit dan tidak tertolong. Padahal budak nuker mejehna indah dilihat, indah dipandang, indah diciumi, indah digendong, tiba-tiba anaknya wafat. Sakitnya sampai hari ini belum sembuh karena merasa kehilangan Orang tetangganya nge mis and matchkan baju dan sepatu buat anaknya Si ibu ini harus memandikan anaknya dengan pakaian kapal Lalu menguburkannya Lalu kehilangan selamanya Maka induk maka anak luar biasa Maka bersyukur yang saya minta dari parenting ini Hati-hati mulut seorang ibu Jangan terjebak dengan ketika anak mencoba menguji ketak Karena anak itu ujian, titipan, musuh yang harus diarahkan. ku sakumu ahli kum nar, inaam wa juajukum, adu walakum fitnah. Kadang banyak orang tua yang kesel gara-gara anak bermasalah harus ditembus 2 miliar, uang nggak ada, jual rumah nggak cukup, orang tuanya sakit, maka dari sedini mungkin kita tanya Pak Ina Tadhabun mau diarahkan kemana nih anak kita nih hati-hati jangan tidak adil juga kepada anak ketika yang satu dipangku yang satu juga harus dipangku jangan banyak menjanjikan terus fisiknya juga dijaga ajak olahraga katakanlah Nabi berenang memanah berkuda kayak saya tadi pagi memanah sok biar dia bisa mengejar target bisa membidik target nantinya bukan hanya memanahnya tapi ada filosofi di apa yang dididik oleh Rasulullah SAW. Sementara termen pertama itu aja dulu sebelum kita berbagi pengalaman ada pernyataan ada pertanyaan silakan TMC. Eh terima kasih bu buster Effendi, Alhamdulillah ya seru banget ya bu ya e, kajiannya tadi e, banyak sekali yang dibahas soal dasar-dasar ya Pak ya mendidik anak anak itu adalah, tadi adalah titipan dari Allah ya ehm, atau bisa disebut budak biayain urusin, didikin, asuhin dan kalinkunin ya Pak Ustaz <tuh> yang pasti oke ehm, langsung saja ya Ibu-Ibu ehm, untuk yang mau bertanya, 5 orang pertanyaan ya, 5 orang penanya ehm, nanti akan dicatat dulu Lima, eh, lima pertanyaan dan langsung dijawab oleh Pak Ustad. Sebentar ya, e, dimulai aja. Ya, oke. Silakan untuk pertanyaan pertama. Nah, ibu nih pertama. <tuh. tuh>. Ibu, eh, yang kedua. Ibu ya. Yang ketiga yang ibu. Nah, ibu. Empat. Satu lagi. Ya. Oke, yang pertama dulu. Silakan. Dari eh, sebutkan nama dan dari asalnya ya, ibu ya. Jawabannya per satu pertanyaan per satu pertanyaan ya, per ya. Langsung langsung biar selesai satu-satu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Uh, Maya dari Buah Batu. Buah Batu alhamdulillah. Ustaz, uh, benar nggak sih kalau apa uh, doa harus sejalan dengan yang didoakan? Kan, kan terkadang gitu ya, orang tua kita kalau kalau kita melakukan kesalahan tuh gitu kenapa sih gitu dengan kebiasaan seperti itu gitu ya sedangkan kita tuh e, ibu tuh selalu mendoakan tuh setiap saat tapi kebiasaannya masih begitu-begitu aja gitu mustad siap itu teh fenomenal banget curhatan banyak ibu tugas kita mah mendoakan eh ngadoakan perintah siapa halo ketika kita berdoa lalu kita berdoa eh doa perintah siapa Perintah Allah nanti yang merubahnya siapa? Transaksi sedang diproses. Punten ya, saya sebut namanya beliau lagi sakit. Saya punya guru namanya Ustadz Dedi Rahman yang suka ngisi di radio Garuda. Sakit. Saya tahu beliau lagi mudanya nakal bingit pada bapaknya ulama, tapi bapaknya selalu mendoakan. Akhirnya bapaknya wafat dia yang meneruskannya. Artinya tidak harus saat itu banyak orang sadar dan tersadar ketika doanya berfrekuensi tugas kita hanya mendoakan ibu tahu saya jadi ustad doa seorang ibu yang tidak pernah bosan membasahi bibirnya dengan rebi habliminah saya bukan ustad dulu bu saya mau ustad kutukan dikutukku doa ibu pi ku mama doa kencing jadi ulama atuh satu ilmu teboga gawe ulin didoang kencing jadi ulama kencing jadi ustad mana atuh ngadokan nah, api jadi presiden karunya cena begang presiden deh Hanya doa orang tua kepada anak yang merubah takdir, doa anak kepada orang tua pun begitu. Cuman ibu sabar, jangan menyangka nggak doakan tapi Allah wadahnya ceksa, semua proses tugas kita orang tua mendoakan. Terlebih doa seorang ibu. Tadi Abdurrahman Asy'adah kan bau nggak jadi imam imam masjid di Horo. Jadi ibu jangan pesimis terus berdoa hajar. Biarkan doa kita bertarung dengan takdir kita. Setuju? Anak itu takdir bagi kita lawanku doa, atau cari kan pelong, ke ibu tiada, ibu renta, ibu tua, dia yang akan berbalik ke kita. Banyak kisah tentang ini. Jadi, ibu jangan pesimis. antum Selama kita beriman, Allah angkat derajat doa-doa kita untuk anak kita. Chok yang berikutnya. Nih. Nah, jadi jangan bosan ngedoain ya bu ya. Terus pokoknya doain aja. Transaksi sedang diproses. Jadi suatu saat pasti akan ada hasilnya ya dari doa doa kita. Semua akan indah pada waktunya. Pada waktunya. <laughs> okay. Belum indah berarti belum waktunya. <laughs> si bapak, bapak? Selanjutnya tadi yang kedua, oh, dari ibu ya, ya dari disebutkan eh, nama dan asal ya. Uh, assalamualaikum Pak Ustad. Kumsalam, Bu. Kang Ustad. Ya Kang Ustad, assalamualaikum. Saya Bu Nina dari Muara Rajaun. Alhamdulillah. ya Mudah-mudahan nanti tanggal 23 ketemu sama Amin, lagi ya. Amin. Ini e, berkaitan dengan Anak itu adalah kekayaan Yang paling berharga buat kita ya Pak Ustaz Indah kahiru sawah Wa, wa indah khairu amala. betul ya. Kata Allah pun demikian Kian, Jadi Jadi apa, jadi tabungan Kalau memang Investasi. anak kita ya, Anak kita didik Tapi ada banyak e, Orang tua Karena sayangnya Karena merupakan salah satu aset dan harta bagi orang tua cara apapun harta itu dikumpulkan padahal seperti yang uh, ada di dalam surat Abasa dari uh -huh. mulai 33 sampai 40 uh -huh. ketika di, ditiupkan uh -huh. terompet uh -huh. ketika hari dunia sudah habis waktunya uh -huh anak wa ummihi wa wa nah, itu. bukan teman lagi. Nah, tidak ada bapak, tidak ada suami, tidak ada ibu, tidak ada anak. Jadi semua mempunyai keperluan sendiri-sendiri. Tolong Ustad, bagaimana itu relevansinya? Siap. Terima kasih. Di Abasa demikian, di Al-Baqarah pun demikian. Wattaku yawman laa tazi nafsun annapsin syai'au wa laa yuqbalu minhaa wa laa yu'adu minhaa syafatun wa laa yu'adu minhaa adluu wa laa hum yunsorun Satu ketika ada hari dimana hari itu sibuk sekali Anak lari dari ayahnya, istri lari dari suaminya, seperti Nuh lari dari kanan, Ibrahim lari dari bapaknya karena takut diminta pertanggungjawaban Lut lari dari istrinya Ini akan terjadi Maka anak itu orang lain yang ada di rumah kita Sehingga namanya Titipan Bagaimana menyikapinya Ada Nabi yang diuji Untuk membunuh rasanya kepada anak Ibrahim Lihat at Taubah 24 Ada delapan di sana Katakanlah barang siapa Yang lebih mencintai Ayah-ayahnya Istri-istrinya, anak-anaknya berarti musuh, bu. Makanya jangan terlalu makan rasa ke anak mah. Mencintai dan membencinya karena a, ah, Allah. Karena banyak orang tua yang kalah sama anaknya. Hati-hati, anak mah yang hancur mah manjau, eh, bu. Nanti pas nggak ada, malikan ke orang. Tapi beda ketika anak ini dilatih sederhana, bersahaja, dia feedbacknya akan perhatian ke kita. Nuh tadi teh, tergantung cara mendidiknya. Maka anak itu titipan persamakan frekuensi keyakinan kepada Allahnya. Mereka menghormat kita bukan karena kita membiayai mereka. Ini perintah Allah. Nah, kamu harus hormat kepada ayahmu, cek bapakna kudu hormat kepada ibumu, bukan karena ibumu menyusui dan menafkahi. Perintah Allah. Selesai. Nanti hitung-hitungan kalau dihitung nyusui jeung moal kabayar Nah, akhirnya jadi musuh nanti di akhirat. Pertanyaannya mau dibawa kemana amanah yang satu ini? Itulah rapansinya, Bu next iya terima kasih uh, pemerintah gue di baik dulu boleh, ibu silahkan boleh berdiri sebentar <laughs> oke okay, uh, pertanyaan ketiga tadi dari ibu silahkan Assalamualaikum Pak Ustad, uh, saya Hida dari itu bagus. Uh, saya mau nanya, uh, bagaimana kalau misalnya uh, sudah terlanjur nih uh, anak, sepertinya udah berkarakter pemarah, uh, suka ngambek, terus uh, jadi dia nurutin apa yang kita ini gitu, Pak Ustad. Kan kita berusaha buat jadi yang baik, cuman kalau udah terlanjur seperti itu, kita harus bagaimana, begitu Pak Ustad? Berusaha kan didikin. Jangan pesimis Bu ada treatment keren nih saya pemarah Yang paling gede Ibu mau meluluhkannya Sering-sering baik Bawa main ke rumah yatim Gaulkan sama mereka Komomenta doa yatim Lembutkan hatinya Karena anak ini punya Allah Sama baru barudak bawang Kubudak yatim Doain ya kakak kamu tuh Dan mereka melihat Kamu punya ayah Kamu punya ibu Lihat mereka Teman-teman munak Ini ini ini psikologi banget ya bu, kenapa saya sayang yatim? Satu ketika live is never played hidup nggak pernah lurus. Satu ketika anak minta jajan, lalu ayahnya nggak ada uang, ibunya nggak ada uang, apa yang ibu rasakan? Kalau itu terjadi di rumah tangga kita, wanijeng maukna cik ibu teh mah kerbudak mah, boga agama. Lalu saya lihat anak yatim, pertanyaannya kepada siapa mereka meminta jajan ketika mereka ingin jajan? Maka anak saya yang kurang bersyukur. Dibawa ke taman yatim, akhirnya dia jadi nabung buat mereka. Jadi amak nalogin sorangan bu, itu yang tersederhana yang pernah saya lakukan. Coba minta doa anak yatim supaya si kakak tergede amak ting, pun ayah secara herbal biar anak nggak sering marah. Beres CTM, cina sarek, wetului. Aneh taman cemunang ekstrim, sarekern mau bener, sleepern mau alright next dibawa wisata rohani ya Bu ya ke rumah yatim biar hatinya lembut sering-sering diingatkan kepada kematian Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya ratu dari KOPO ingin Siap. bertanya Pak Ustad, e, pertanyaannya sih sederhana itu bagaimana hukumnya dengan proses melahirkan dengan sesar Uh, tapi dokter udah misalnya boleh lahiran normal itu bagus segala macam Tapi kita uh, pilih jalan sesar karena pingin tanggalnya Supaya sama dengan hari ulang tahun mamahnya atau papahnya itu dalam Islam Hukumnya seperti apa Kemudian yang kedua uh, hukum tentang keluarga berencana atau kontrasepsi Itu hukumnya seperti apa apakah haram atau uh, diperbolehkan Terima kasih Ustadz Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dua pertanyaan yang kekinian. Bagaimana hukum sesar karena dilakukan untuk kepentingan tanggal saja seperti Kris Dayanti tempo hari. Hayang tanggal 12 jam 12 nya tahun 2012 2000, 2000-na eta temacing eta. Nya, bisa 12 KB Teuna naon, Bu? Ngana Surat lukman ayat terakhir, urusan kelahiran mah tidak ada yang Wamaa Tadribi biayi Ardintamut Urusan kematian Urusan kelahiran Wamaa yaklamu mafi arham Tidak ada yang diberikan pengetahuan tentang apa yang ada di dalam lahir Termasuk kelahiran Saya anak perempuan tiga bu Tiap adian Tiap mau punya adik Dari anak saya yang kemudian kemudian Saya selalu USG Toong bu WSG meli baju teh Bro at Eta surat Luqman ayat terakhir urusan kelahiran rahasia Allah. Bagaimana hukum sesar? Karena disyariatkan tentang ai siap marisikona. Belum saatnya dilahirkan geus dilahirkan. Karena semua harus halamiah Beda lagi kalau sesarnya medis, di ada gangguan di rahim misakeun bla bla bla. bla. Nah, dikomparsi dengan hukum KB, ai KB boleh? Boleh, selama ada alasan. Si rendai rendeuh ustad Boleh jaga jarak batas kelahiran yang jadi haram dari KB itu ketika kita berkabek takut anak enggak makan eta geus nyinggung Allah nisa ukum harsul lakum perempuanmu adalah ladang bagimu ya annasi tumpa tuhar harsakum datangi dari mana kau suka awas kita teh ladang Allah rek di pelakanna naon tu diruksak Kalau kepentingannya medis ada gangguan ada apa mengatur jarak kelahiran sok boleh, nu tidak boleh emang melakukan apa, namanya teh kontrasepsi atau melakukan program KB dikhawatirkan anak tidak terbiayai tidak terberikan makan itu yang jadi masalah akidah jadi musyrik banyak kalau prinsip orang dulu banyak anak banyak rejeki budak saamat babudak teh indung budak saamat tilu cikal keren kan next Udah berapa orang, Teh? itu kolme osaa te uudet orang osaa te uudet kolme Lima tadi. Tinggal satu lagi, ya? Sok. yang tadi yang kelima terakhir. Oke ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam tuh Allah. Saya Anisa dari Antapani. Uh, tadi kan kata Ustadz Evi dalam mendidik anak itu harus adil. Tapi e, ada beberapa kasus yang kita lihat, kadang ada orang tua yang menganakmaskan. Oh yeah. Nah itu bagaimana cara kita menghindarinya, karena saya baru punya anak satu, nanti takutnya ke depannya nambah anak, takut seperti itu. Dan yang kedua, jika menghadapi orang tua yang misalnya saya bukan si anak emasnya, cara saya menghadapi sebagai anaknya. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum. Jokainen orang tua punya insting punya garizah, pastilah tiga anak on eri. Komo katu cikalman, se on insting bu on seorang omia. Varmaan on eri. Mutta Cuman ini akan jadi masalah kalau terlalu di on vain. Mutta se on jadi bukan tidak memperlihatkan kasih sayang kita takut adiknya cemburu ngomong ke Indung si Teteh mah menik ayah segala dibeliin tahulah sampai ada kecemburuan itu muncul lalu merasa ada yang dianak emaskan jadi ada urusan private di belakang karena adil di dalam mendidik anak bukan harus disamaratakan si Teteh 20 adiknya 20 salah Teteh 20 adiknya 15.000 ribu si Bungsu ribu Jadi ketika ada insting, nya'ah ke anak dari yang ada, itu mah insting, nikmati aja. Cuman cara mengaplikasikan instingnya itu jangan bikin jelesi anak yang lain. Sekarang kasusnya terbalik, saya merasa bukan anak yang dianak emaskan. Da anak emas mah bu, mih letik, mih garing, Bala kalau mau piknik dibekalan anak emasnya, <laughs> berarti ngeskolot ibu, apa dajanan etama. Ya, kita udah tahu diri. Jangan jeles. Tapi sikap berbakti kepada orang tua harus sama. Da, orang tua mah pasti ayawai lah. mau ke anak perempuan mah? Pasti lah. Nah, si kakak ini, jangan jeles. Itu mah insting seorang tua. ke karasana mah. Mucik bahasa mamah mama mah. Pi, tongsok timurunya, Kasih Pitri, kasih Lisa, adik saya. Kasih Iwan. Kita mahkan adik Epi, terus perempuan. Nya kayak cara sama aku Epi pas moga anak itu bener terasa banget. Nya, jadi kakaknya kadang sok pinter, ya ikut ya, tong si dede yang ngilu naik grab nuturkan. Jadi jajanan warung sorangan, jangan cerita ya sama si dede. Popotuan ayam itu si tema selfie pagi jajan. Jadi ribu, kan? Tapi nggak bisa jaga rahasia. kalau mau ikut, tong ditemong temong kasih dede. Jadi Siri kalau mau beliin, tuh, artinya kita mencoba bijak, tidak bajak. Jadi ini proses belum selesai Bu sengaja tidak diselesaikan. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi sengaja tidak dipanjang-panjang biar ustaz Rafi diundang lagi.